Inna al-hamdulillah, nahmudhu wa nastainhu wa nastaghfiru, wa nawaitu bilaah min shurur anfusina u syyaat amalina. Man yahdhir Allah, فلا مضلله, وَمَنْيُضِلَ فَلَا هَادِيَلَ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.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 وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala pada pagi Ahad 17 Dhu hijjah 1435 Hijriah ini kita kembali bersuara dalam acara.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 Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat yaitu seni berbakti kepada kedua orang tua Maka melihat tema dan topik ini, kita tidak akan terlalu banyak untuk menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Tentunya keutamaan bakti pada orang tua sudah diketahui oleh kaum muslim. Dan salah satu penyakit yang harus dijauhi oleh seorang muslim adalah <tuh> Tidak berilmu. Tidak berilmu sehingga dia tidak bisa beramal. Seperti dalam masalah berbakti. Sebagian orang meremehkan perkara berbakti. Karena dia tidak tahu ilmu dan keutamaan dari berbakti. Ya, Keutamaan dari berbakti. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Sekali lagi tema kita adalah Seni berbakti kepada orang tua Berarti kita akan menyebutkan Bagaimana cara seorang anak Berbakti kepada orang tua Dan kita tidak akan terlalu banyak Menyebutkan tentang Apa keutamaan Bakti kepada orang tua Seperti yang sudah saya singgung Itu maklum Dikenal oleh setiap anak semestinya seperti itu tetapi ada sebuah kekeliruan dan di sebagian kaum muslim, yaitu tidak mengilmui sebuah amalan sehingga, atau tidak mengilmui keutamaan sebuah amal, sehingga dia malas untuk beramal dia malas untuk menggapai keutamaan tersebut karena dia tidak tahu tentang keutamaan tersebut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sedikit menyinggung tentang keutamaan bakti pada orang tua, kenapa saya tadi-tadi mengulang dua kali hal ini? Yaitu termasuk kekeliruan seorang Muslim adalah tidak mengilmui keutamaan sesuatu. Salah satu sebabnya adalah seorang Muslim akhirnya dia malas untuk beramal. Karena tidak tahu keutamaan sesuatu tersebut Seperti misalkan <tuh> Di dalam e, Pernah kejadian kepada saya Waktu itu bulan Ramadan Bulan Ramadan Kemudian saya diundang Kajian Di sebuah perusahaan Alat-alat besar seperti, seperti traktor Dan semisalnya alat-alat besar Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu Ramadhan. Dan kajiannya sebelum berbuka. Saya tanya kepada jamaah pengajian yang hadir. Baik bapak atau ibu pada waktu itu. Wahai bapak, wahai ibu. Kita sekarang bulan Ramadhan. Saya ingin siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadhan. Keutamaan bulan Ramadan. Maka semuanya terdiam. Semuanya tidak bisa menjawab. <tuh> Bahkan sebagian ada yang membuka handphone-nya untuk mencari mungkin di internet keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini sangat ironi. Ini adalah sebuah penyakit yaitu ketika seorang Muslim dituntut untuk benar-benar menggunakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Tetapi gara-gara dia tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Akhirnya dia menganggap hari-hari yang penuh berkah dalam bulan Ramadan dianggap biasa. Hari-hari yang semestinya seorang Muslim benar-benar maksimal. Tidaklah berlalu satu menitnya kecuali. Tidaklah satu menitnya kecuali Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Menggunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan tersebut Kenapa? Karena dia tahu keutamaan Ramadan Dia tahu keutamaan bulan yang penuh berkah tersebut Makanya dia menggunakan sebaik-baiknya Dan itu sangat ironis sekali pada waktu itu kajian saya geleng-geleng kepala. Tidak ada satupun yang mengetahui dari yang hadir keutamaan bulan Ramadan. <tuh> Dan ini kejadian nyata. Kemudian, pernah juga, kemudian saya tanya dengan pertanyaan yang lain. Kita sekarang berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau ada yang bertanya kepada kita, apa keutamaan ibadah puasa? Maka sama pun tidak bisa menjawab. Nah, yang ingin saya singgung di sini adalah tema kita seni berbakti pada orang tua. Maka kita tidak akan terlalu banyak untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan bakti orang tua. Keutamaan yang begitu luar biasa. Dunia dan akhirat. Dan pegang dari saya. Apapun yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika itu sebuah perintah dan dikerjakan maka pasti mendatangkan keutamaan di dunia sebelum akhirat ini sebuah absolutely sebuah keniscayaan sebuah kepastian apapun yang Allah syariatkan dari syariat Islam jika itu sebuah perintah lalu dikerjakan maka pasti mendatangkan keutamaan dunia akhirat. Begitu juga bakti orang tua. Jika dia berbakti kepada orang tua dan itu merupakan syariat Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia jika mengerjakan bakti orang tua akan mendapatkan manfaat dunia akhirat. Ibu-ibu saudari, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Saya mengajak kepada kaum muslim. Agar semangat untuk mengamalkan sebuah ibadah. Di antaranya bakti pada orang tua. Kenali keutamaan-keutamaan amalan tersebut. Kenali apa keutamaan orang yang bakti kepada orang tua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita Ja'a rajulun Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia fil jihad. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahiun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, "Naham, iya." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fajahid. Di dalam kedua orang tuamu, maka berjihadlah. Berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu. Lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa pahala berbakti kepada orang tua bisa mengalahkan amalan jihad dalam riwayat muslim nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang dan ia berkata ubayyuka al-hijrati wal jihadi abtahil ajra minallah aku membayar engkau wahai rasulullah untuk berhijrah berjihad karena mencari pahala dari allah Lihat riwayat ini penekanan tentang tujuan dia berjihad dan berhijrah hanya benar-benar ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala hanya benar-benar ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini sebuah penekanan yang semestinya dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga bertanya Fahal min walidayka ahadun hai Apakah Dari kedua orang tuamu ada Seorang orang tua yang masih hidup Orang tersebut Menjawab naam Iya bahkan Kedua-duanya masih hidup Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya Tabetaghil ajra Minallah Apakah benar kamu ingin pahala Dari Allah SWT Orang tersebut menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji' ila walidayka fa ahsin Maka, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan perbaguslah menggauli mereka, mengurus mereka berdua. Ini hadis lebih tegas lagi menunjukkan bahwa ber bakti kepada orang tua mengalahkan jihad yang ikhlas yang ingin pahala hanya dari Allah ini merupakan keutamaan berjihad di jalan Allah eh keutamaan berbakti di jalan Allah Subhanahu wa taala ada penjelasan menarik terhadap hadis ini dari al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala kenapa ber Bakti kepada orang tua bisa mengalahkan jihad yang ikhlas kepada Allah yang berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu Taala berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari, ay, Inkaanalah kaabawan fabalir jhudaka fi birrihimah wal ihsan ilayhimah. Maksudnya Hadis ini adalah jika kamu mempunyai dua orang tua maka bersungguh-sungguhlah berusaha dengan sungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Fa'inna zallikay kumu maqamal jihad. Karena hal itu ya perhatikan baik-baik hal itu Bisa menggantikan Amalan jihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Para ikhwah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau menjelaskan Liannal murada Bil jihadi fil walidain Badlul juhdi Walus'i Wattaka fi birrihima Artinya Karena berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengeluarkan usaha Tenaga Kekuatan Untuk berbakti kepada kedua orang tua Ini yang menjadikan Bakti orang tua Bisa mengalahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kadang Orang berjihat kalau kita perhatikan, dia membutuhkan keberanian nyawa untuk mengorbankan nyawa, harta. Tetapi, berbakti kepada orang tua lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar nyawa, bukan hanya sekedar harta. Bahkan, kadang-kadang kita dalam bakti kepada orang tua, kita harus mengorbankan perasaan. Harus benar-benar memperhatikan bagaimana orang tua kita jangan pernah sedih Jangan pernah meneteskan air mata gara-gara kita Ini Bapak ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya orang tua kita terutama Kalau seandainya orang tua kita sudah tua Itu lebih-lebih Perhatiannya dan bakti kita lebih sulit Dibandingkan ketika mereka masih muda Karena orang tua kadang-kadang Dia bandel Tidak mau menurut Dengan apa yang dinasihatkan oleh anak-anaknya Dia mempunyai pemikiran sendiri Yang itu membutuhkan Kesabaran, pengorbanan Perasaan dari sang anak Itu kadang lebih berat dibandingkan Berkorban harta dan nyawa Maka Para pendengar sekalian Kadang-kadang seorang orang tua menginginkan ini Menginginkan sebuah makanan Menginginkan sebuah sesuatu Yang kita harus menjalani Mencarinya Panas kita tantang Hujan kita lalui Gara-gara ingin agar terwujud permintaan orang tua Dan menjaga perasaan orang tua Agar jangan sampai mereka sedih Terutama gara-gara kita ini lebih sulit dibandingkan mengangkat senjata, mengerahkan nyawa dan harta di medan pertempuran. Disinilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, favihi ma fajahid. Maka kepada kedua orang tua berjuanglah, berjihadlah dalam mengurus kedua orang tua. Ya, saya bisa yakinkan dan mungkin seluruh kaum muslim, terutama yang berbakti kepada kedua orang tua, mereka sangat memahami perkataan saya, bahwasanya kenapa berjihad di jalan Allah kalah dengan bakti kepada orang tua, karena kadang bakti orang tua lebih sulit dibandingkan berjihad di jalan Allah. Jangan sampai sekalipun air mata saat Tetes pun menetes di pipi orang tua kita Gara-gara kita berbuat kesalahan Ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa selalu membuat mereka tertawa Riang gembira Dengan kelakuan kita Dengan ucapan kita Ada sebagian orang tua bercerita Saya kalau ngobrol dengan anak pertama itu tidak terlalu suka Tapi kalau ngobrol dengan Anak kedua atau anak ketiga Kok sangat suka Ternyata Anak pertama Dia Tidak bisa membawa Obrolan yang baik Kehadapan Bapak ibunya Dia mungkin dari sisi pendidikan tinggi Seorang dosen kah Seorang yang berpendidikan S1 S2 kah Akhirnya pembicaraan-pembicaraan yang tinggi dia bicarakan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak nggak, tidak mengerti, tidak paham. Akhirnya orang tuanya malas untuk menanggapi perkataan anak yang pertama ini. Sedangkan anak yang kedua ataupun anak yang ketiga bisa mengambil perasaan orang tua. Berbicara tentang masakan kah? Berbicara tentang uh, berbicara tentang uh, Kesehatankah yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang sudah semakin tua dan lanjut usia Berbicara tentang apa yang disukai dari makanankah Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua Menjaga perasaan agar orang tua kita tetap senang Itu bakti Itu adalah aplikasi dari bakti seseorang Sebagian anak juga sangat memperhatikan makan sang, sang makan orang tua. Ini juga bentuk bakti kepada orang tua dan ini seperti yang saya sebutkan akhirnya menjadikan bakti pada orang tua lebih tinggi derajatnya dibandingkan berjihad yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh memilah-milih makan. Sebagian anak dia sangat perhatian kepada orang tuanya Mungkin sang anak masih suka gorengan-gorengan Makanan-makanan yang agak keras-keras Maka anak yang bakti kepada orang tua adalah memperhatikan Apa yang bisa dimakan oleh orang tuanya Jangan ketika dia orang tuanya karena sudah tua Ya ini disebutkan dalam Al-Quran Semakin tua orang tua semakin sulit kita Untuk berbakti kepada orang tua Allah berfirman imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uff wa la tanharhuma wa qullahuma qawlan karima artinya imma yablughanna 'indakal kibara dalam surah al-Isra ayat 23 seperti itu jika salah seorang atau kedua-duanya Orang tuamu yang sudah tua, tinggal bersamamu. Lihat ya, kata-kata tua dan tinggal bersama kita. Karena mungkin kalau sudah tua, ya tidak bekerja lagi, kemudian tidak ada penghasilan, semuanya harus dijual, akhirnya tinggal bersama anaknya. Maka pada saat itu perhatikan, apa yang anda makan, jangan hanya ingin sendiri saja. Mementingkan kemauan jenis makanan sendiri saja. Tetapi pentingkan juga bagaimana kemauan orang tua Orang tua yang sudah semakin tua Giginya mungkin sudah rontok Sudah hilang Sudah habis tinggal gusinya saja Maka tidak bisa dibawa makan keras-keras Anda orang yang masih muda mungkin beli gorengan ya, Mendoan ya, Pisang goreng, bakwan Bisa memamahnya, bisa memakannya Akan tetapi Orang tua dipikirkan apa yang dia bisa makan. Sehingga bukan hanya kita saja yang memakan. Tetapi juga orang tua juga merasakan bagaimana makan. Cari gorengan yang kira-kira bisa dikunyah oleh orang tua kita. Dan itu kadang-kadang membutuhkan usaha. Kadang-kadang membutuhkan tenaga. Kadang-kadang membutuhkan harta. Dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi saya ulangi keutamaan bakti orang tua adalah lebih utama dibandingkan berjihad yang ikhlas karena Allah. Kita tahu pahala jihad diampuni seluruh dosanya dalam hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yughfaru lis-shahid kullu dhab Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah akan diampuni seluruh dosa dan di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Dia akan mendapatkan bidadari, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan uh, yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu semua dari jihad kalah dengan bakti orang tua. Sebabnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang menyinggung tentang keutamaan bakti pada orang tua. Yaitu Allah menggandengkan bakti orang tua di dalam firman-Nya dengan menggandengkan haknya ke atas hambanya, nya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara masalah penggandengan Dalam bahasa Arab Baitun Artinya dalam bahasa Indonesia rumah Tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah Baitullah Maka rumah yang asalnya biasa digandengkan dengan nama Allah Menjadi mulia dan agung Baitullah Baitullah Begitu juga. Nakotun. Artinya ontah. Ketika digandengkan dengan lafzul jalalah. Nakotullah. Jadi agung. Ontanya Allah. Nah ketika bakti orang tua digandengkan dengan tauhid. Yang itu adalah haknya Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan bakti orang tua. Karena tidaklah sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang mulia melainkan yang digandengkan tersebut adalah mulia tidaklah bakti orang tua digandengkan dengan sesuatu yang mulia yaitu mentauhidkan Allah yang itu adalah hak Allah subhanahu wa taala melainkan bakti orang tua adalah mulia di sisi Allah subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam beberapa ayat yang begitu banyak tentang penggandengan bakti orang tua dengan Tauhid. Para ulama mengatakan, syaroful ilm, bisharofil ma'alum. Keutamaan ilmu karena keutamaan yang diilmui, yang kita belajar tentangnya. Tauhid menjadi utama. Kenapa? Karena kita mempelajari tentang Allah, Zat yang kita sembah selama ini. Makanya Tauhid mempunyai kedudukan. Yang sangat tinggi dalam agama Islam. Ketika Tauhid ini digandengkan dengan bakti orang tua. Bakti orang tua kecipratan, keutamaannya. <tuh> Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksud. Coba lihat sekarang. Beberapa ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan bakti. Dari ayat-ayat suci Al-Quran dengan digandengkannya dengan Tauhid. Lihat. Surat an nisa Ayat. 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyyirikan sesuatu apapun dengannya nya Wa bil walidaini ihsana. Dan lihat kata-kata dan penggandengan dalam bahasa Arab wawul athf. Ya, waw untuk menggandengkan dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah penyebutan hak Allah disebutkan hak orang tua menunjukkan keutamaan bakti orang tua. Dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 151 juga hampir sama. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan." Katakanlah Kemarilah, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian Yaitu, tidak boleh kalian, janganlah kalian mensyurikannya dengan sesuatu apapun Dan berbaktilah pada orang tua Di sini saya ingin menyinggung sedikit Ihsanan, wabilwalidaini ihsanan Kata ihsanan itu adalah kata nakiroh yang menunjukkan kepada keumuman. Di sini kita ambil pelajaran makanya saya saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslim pendengar kajian ini belajarlah bahasa Arab. Terus belajar bahasa Arab karena modal dasar memahami Islam ini dengan bahasa Arab. Ihsanan itu kata Nakira yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya apa? Kita bisa berbakti kepada orang tua dari dengan apapun dari sisi manapun kita bisa bakti pada orang tua. Dengan harta kita kita bisa bakti orang tua. Dengan akhlak kita kita bisa bakti pada orang tua. Dengan eh, badan kita kita bisa, kekuatan kita kita bisa bakti kepada orang tua. Ihsanan, apapun dari kebaikan yang menunjukkan kepada keumuman. Baik kebaikan perbuatan, kebaikan ucapan, apa saja yang membuat anak tersebut berbakti berbuat baik kepada orang tua itu disebut dengan bakti yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan bakti orang tua yaitu dengan digandengkan dengan tauhid. Surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka allaa ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan Rabmu telah mewajibkan agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya Dan lihat kata-kata dan juga Dan berbaktilah kepada orang tua Di dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anis kurli wali wali daika ilayil masir Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu Lihat, habis bersyukur kepada Allah, maka bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan keutamaan dari bakti kepada orang tua. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan bakti orang tua yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam uh, At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Rida rabbi fi ridhal walid wa sukhthul rabbi fi sukhthil walid. Keridaan Allah dalam keridaan atau sesuai dengan keridaan orang tua. Dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan bakti orang tua. Dan dari sisi mana? Dari sisi coba saya jelaskan sekarang. Dan ini tugas para ustadz seperti ini. Artinya dia ketika pengajian ceramah kajian bukan hanya sekedar mengucapkan keutamaan apa, tapi benar-benar detail dijelaskan agar orang tertarik untuk bakti orang tua. Di sini disebutkan keutamaan ketiga dari bakti orang tua adalah dengan bakti dia akan mendapatkan ridho Allah. Ridha Allah sesuai dengan ridha orang tua. Kapan orang tua ridha, maka Allah pun akan ridha. Tapi tidak cukup sampai di sini penjelasannya. Harus dijelaskan, apa utamanya mendapat ridha Allah? Ingat baik-baik para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah. Utamanya mendapat ridha Allah adalah, Tidak ada kedudukan, titel yang tertinggi di dunia dibandingkan radhiyallahu anhu dibandingkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas orang tersebut tidak pernah ada apapun yang Anda bayangkan dari bakti eh, dari keutamaan-keutamaan pangkat jabatan titel-titel profesor doktor Lc MA MI MM ah, macam-macam titel Bahkan namanya sampai panjang sekali Mungkin profesornya dalam tiga bidang Disiplin ilmu Ya Profesor uh, ser Tiga Bukan, bukan uh, Apa namanya Kuadrat lagi Tapi tiga Subhanallah Ya Itu semua kalah dengan an Kenapa demikian? Karena Orang yang diridai oleh Allah Pasti surga ini keutamaannya Ini keutamaan bakti orang tua Orang yang bakti kepada orang tua Riza Allah sesuai dengan riza orang tua Murka Allah sesuai dengan murka orang tua Kapan orang tua riza Maka pada saat itu Allah pun riza Dan orang yang diriza oleh Allah pasti masuk surga. Dalilnya Innal ladhina aman wa amilus salihat Ulaika khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum waradhu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman dan beramal saleh merekalah orang-orang terbaik dari manusia. Ganjaran mereka surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya abadi Allah meridai mereka Dan mereka rido terhadap Allah Lihat, rido pasti surga Ini keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua Belum lagi nanti ditambah dengan hadis-hadis yang lain Yaitu Nabi Muhammad SAW Di antaranya bersabda dalam hadis riwayat Imam an Nasa'i Ketika beliau bertanya kepada seseorang Hal laka min um Apakah engkau memiliki ibu? Maka orang tersebut mengatakan Naam, iya Fal zamha fa inna al jannata tahta di Hiduplah bersamanya Sesungguhnya surga Di bawah kedua kakinya Para ikhwan yang dirahmati Ali Allah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hal yang merupakan bakti kepada kedua orang tua Atau saya cukupkan ya Itu keutaman-keutaman bakti kepada orang tua Sekarang saya membahas tentang seni bakti pada orang tua Bagaimana seninya? Yang pertama Selalu membuat orang tua kita tersenyum Bagaimanapun caranya Dan ini perlu seni Perlu cara Perlu trik Bagaimana orang tua kita selalu ketika di hadapan kita senantiasa tersenyum, tertawar, yang gembira, sukacita. Sebagian anak kadang-kadang dia berpikir muter jauh-jauh. Berpikir dengan fikiran yang lama. Bagaimana caranya saya agar bisa berbakti kepada orang tua? Di antaranya mungkin dia sering bertanya kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah mungkin sudah keriput sudah umur enam puluhan tujuh puluhan Pak dulu kisah cinta Bapak dengan Ibu gimana sih Wah ini senang orang tua dia akan tersenyum tersipu sipu termalu ya karena mengingat cinta dia dengan istrinya Misalkan lagi dia bertanya dulu kalau seandainya lagi Berduaan, pacaran, siapa sih yang ngajak duluan untuk keluar? Ini akan membuat orang tua kita yang sudah tua renta itu akan tersipu malu. Dan akan senang dengan pembicaraan kita. Sebagian anak kadang-kadang berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang tuanya bisa senang dengan ucapan dia. Contoh, dia mengatakan kepada kepada sang bapak. Bapaknya ini sudah punya sudah punya cucu, sudah keriput, sudah tua. Maka mungkin digoda oleh sang anak. Pak, coba Bapak bilang kepada istri Bapak, kepada Ibu, "Sayang, sini dong." Itu bagaimana akan membuat sang ibu, sang istri menjadi uh, senang Bahkan mungkin geli-geli gimana karena sudah lama tidak disebutkan hal itu. Ini yang membuat hati orang tua senang. Maka seni pertama jangan pernah membuat sedih orang tua kita gara-gara kita. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun" Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yubayyuhu ala Hijrah, w'taraka abuhi yabkian. Pernah seseorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayat beliau untuk hijrah ke kota Madinah dan orang tersebut meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irji' ilayhi wal huma kama abkaitahuma. Pulang, pulang engkau kepada kedua orang tua. Buat orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis, sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Maka banyak sekali yang bisa membuat orang tua kita senang. Misalkan orang tua kita mungkin ingin ingat ya, ini perlu pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya harta. Misalkan orang tua. Orang tua laki kadang-kadang dia punya gengsi. ya Kalau ditanya mau baju enggak? Ada kebutuhan apa? Pasti tidak akan menjawab. Karena dia merasa dia dirinya masih sanggup untuk mengurus dirinya. Tetapi sang anak ya paham-paham. Bagaimana cara, bagaimana bakal. Bagaimana usaha dia, pengorbanan dia agar terungkap Apa yang diinginkan oleh orang tua laki ini Subhanallah Ini butuh trik, ini butuh seni Ini satu contoh yang lain Orang tua kita ingin sekali sebuah barang Yang dari dulu beliau membeli, ingin membelinya Ingin memilikinya Maka mungkin dengan Surprise kita berikan kepada orang tua kita Barang tersebut Sehingga dia senang Sehingga dia gembira Tanpa sepengetahuan orang tua tersebut sebelumnya Subhanallah Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Bakti kepada orang tua Adalah Memberikan Sesuatu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang tua. Ya, dan di sini perlu usaha juga. Perlu sang anak memperhatikan ini orang tua butuh apa? Mungkin dia butuh tempat duduk, mungkin dia butuh e, sesuatu, mungkin dia butuh sesuatu. Ini harus perhatian dari sang anak. Sehingga dia benar-benar akhirnya benar-benar bisa bakti kepada orang tua. Misalkan Orang tua ingin sekali mempunyai baju yang berwarnai. Maka diadakan baju tersebut mungkin kita sulit untuk mencarinya. Maka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk keutamaan yang sangat luar biasa. Membuat orang tua kita senang. Kemudian. Termasuk bakti kepada orang tua diantaranya membuat Ini masih contoh-contoh membuat mereka senang Ada makanan yang mereka sangat suka Dan makanan tersebut sudah lama tidak dimakan oleh orang tua Maka kita berusaha mencari Panas kita tantang, hujan kita lalui Demi agar bisa membuat gigi orang tua tersenyum, terlihat Ini bapak ibu, saudara-saudari Wallahi demi Allah bagi siapa yang mencobanya lebih lezat dibandingkan sholat semalaman suntuk. Ketika orang tua kita tersenyum gembira gara-gara perbuatan kita. Demi Allah ini lebih lezat dibandingkan seorang beribadah semalaman suntuk. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk membuat senang orang tua. Adalah tampilkan bahwa diri kita memang anak yang berprestasi. Anak yang tidak pernah membuat orang tua kecewa. Anak yang tidak pernah membuat orang tua sedih. Anak yang tidak pernah membuat orang tua malu di hadapan orang banyak. Tampilkan. Kita orang yang berprestasi. Kita orang yang bisa diharapkan kebaikannya untuk orang lain. Kita orang yang... Bisa bermanfaat untuk orang lain yang banyak Ini orang tua akan bangga Orang tua akan senang Orang tua akan suka cita Riang gembira Dengan keadaan kita Contoh yang lain ya Misalkan Gampang tetapi Sangat mengena di dalam hati Seseorang anak Mungkin mengirim SMS Mengirim Eee uh, SMS tulisan yang di dalamnya dia mendoakan kedua orang tuanya Dia bilang Bapak, Ibu yang saya hormati Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya ulia Semoga engkau diberikan husnul khatimah. Hanya sebuah SMS Mungkin itu menjadikan Adalah Pintu terbesar anda masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena Orang tua mungkin senang Dengan SMS tersebut Hanya beberapa kata Hanya beberapa kata Orang tua sangat senang Atau minimal Mungkin ketika anda jauh Anda jauh dari orang tua Minimal anda memberitahukan keadaan anda baik. Keadaan cucu-cucu mereka baik. Ini membuat orang membuat orang tua senang. Jangan, ber, jangan pernah bercerita yang sedih-sedih. Yang membuat hati mereka resah, galau, sedih. Sungguh mereka, ketika mereka sedih. Maka itu sebuah kedurhakaan kepada orang tua. Walau hanya sebatas cerita. Lihat bapak ibu saudara-saudari. Banyak sekali cara. Agar bisa berbakti kepada orang tua Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Termasuk hal Yang bisa membahagiakan orang tua adalah Yaitu Bayarkan hutang mereka Yang melilit mereka Yang membuat mereka tertunduk malu di hadapan orang banyak Pak, Bu, saya sudah bayarkan saya sudah bayar kan hutang ka, kalian berdua. Mudah-mudahan setelah ini kalian terlepas dari hutang. Kalian tidak malu lagi di hadapan masyarakat. Ini bakti yang sangat luar biasa. Membuat orang tua kita akhirnya mampu memandangkan pandangannya ke depan tidak menunduk lesu karena malu bterlilit hutang. Ini pada Eko yang terahmati ada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin gada-gada hutang tersebut. Orang tua kita akhirnya kena stroke karena terlalu banyak pikiran Karena hutang tersebut Orang tua kita akhirnya Hilang ingatan karena terlalu banyak pikiran Maka Banyak sekali cara agar bisa membuat senang orang tua Ini bakti Salah satu seni bakti kepada kedua orang tua Dan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebalikan dari itu jika anda pernah membuat orang tua sedih walau hanya dengan ucapan walau hanya dengan kelakuan walau hanya dengan isyarat maka minta ridalah minta halallah minta maaflah kepada orang tua sekarang sekarang ini ketika anda mendengarkan kajian ini minta ridalah karena anda tidak akan pernah sukses dunia akhirat Kecuali ketika anda bakti kepada orang tua, apalagi sampai perkataan-perkataan yang keji yang dikatakan oleh seorang anak kepada orang tuanya, dia mungkin bisa mengatakan mungkin saking marahnya terhadap dia terhadap orang tua, kalau saya mampu memilih seorang orang tua saya tidak akan memilih kamu sebagai orang tuaku. Ini durhaka anak ini, atau menunjuk. Kepada bapak ibunya Kemudian menajamkan pandangan kepada bapak ibunya Mengangkat suara di hadapan bapak ibunya Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Coba perhatikan perkataan yang menarik An Ammarah Abi Sa'id Qala Kultu lil Hasan ila ma yantahi l'hukuq Al-hukuq Ammarah Abu Sa'id r.a berkata Aku bertanya kepada Ahl Hasan al-Basri Seorang tabi'i terkenal. But sampai batasan mana durhaka kepada orang tua Al-Hasan Al-Basri berkata Antahrimaha Watahjuraha Watuhiddun nawara ila wajhi walidayki Ya Ammarah Keifal bir lahuma Yaitu engkau Tidak memberi kepada mereka Bakil terhadap orang tua Ini durhaka Tidak memperhatikan orang tua Ini durhaka memboykot mereka berdua, tidak pernah mengurus mereka. Ini durhaka. Dan engkau menajamkan pandanganmu kepada kedua wajah orang tuamu. Ini kedurhakaan, wahai para anak. Bahkan ketika Allah berfirman, Fala taqullahu ma'uf. Janganlah kalian katakan perkataan uf, yaitu ah kata para ahli tafsir jika ada perkataan yang lebih ringan, lebih tipis untuk merendahkan orang tua selain ah maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ucapkan itu, akan diharamkan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk seni berbakti kepada kedua orang tua adalah ini, baik-baik perhatikan baik-baik. Yang kedua Yaitu sebutkan kebaikan-kebaikan mereka Di hadapan mereka Kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan kepada kita Sebutkan Wahai ibuku terima kasih Jazakillahu khairan Engkau telah mengajariku Al-Quran Wahai ibuku terima kasih Jazakillahu khairan Engkau telah mengajariku kejujuran. Engkau telah menyekairah atau Abu Marrah maula Ummi Hanin binti Abi Thalib bercerita bahwa rakiba ma' Abi Hurairah ila ardhihi bil Aqiq. Abu Marrah pernah bersafar bersama Abu Hurairah ke desanya yaitu Al Aqiq. Fashaha bi'ala sawtihi Abu Hurairah gembira Alaikissalam warahmatullah wabarakatuh ya ummati. Kemudian sang ibu menjawab, "Alaikissalam warahmat." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Rahimakillah kama rabbaytani saghiran." Semoga Allah, lihat ya, penyebutan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku ketika kecil. Ini penyebutan kebaikan-kebaikan. Maka sang ibu menjawab. Ya Abu wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabiran. Lihat. Bagaimana orang tua akhirnya senang. Wahai anakku sayang. Kata sang ibu dari Abu Hurairah. Dan engkau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih baik. Dan semoga Allah meridahimu. Sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat engkau telah dewasa. Ini keutamaan yang sangat luar biasa Seni bakti pada orang tua Sebutkan kebaikan mereka Sebutkan Memang Bapak yang telah memberikan kepada saya ini Ini jasa Bapak Ini jasa Bapak yang memberikan saya harus jujur Harus tegar Di dalam menghadapi kehidupan Ini jasa Bapak Ini jasa Bapak dan Ibu Yang menjadikan anaknya seperti sekarang ini sebutkan terus semua kebaikan-kebaikan mereka-mereka pantas untuk disebutkan itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan orang yang paling kita pantas ucapkan terima kasihnya adalah orang tua kita. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebejat apapun bapak kita Sejelek apapun ibu kita perangainya, mereka tetap bapak dan ibu kita. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wallah kita tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka. Tidak akan pernah kita bisa membalas jasa mereka. walau Walaupun hanya dengan satu kali nafas hentakan untuk melahirkan kita. Tidak akan pernah bisa kita balas. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Apapun. Dia telah menyelokalkan kita. Telah mengenyekelakan kita. Telah memberikan biaya kepada kita. Telah merawat kita ketika sakit. Sebutkan kebaikan-kebaikan yang anda ingat. Kebaikan apapun. Sekecil apapun. Ini adalah seni bakti kepada orang tua yang kedua. Yang ketiga, seni bakti kepada orang tua adalah beristighfar. Untuk orang tua Meminta Mengfirah kepada Allah Untuk orang tua Ini adalah sesuatu Yang sangat luar biasa Dan bisa dilakukan baik ketika orang tua masih hidup Atau orang tua sudah meninggal Sering-sering baca surat Ibrahim Ayat 41 Rabbana gfirli Waliwalidayka wa ilayyal mas Rabbana gfirli walil mu'minina yauma yanqumul hisab wa hayya allah ampuni aku berikan maghfirah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan kepada seluruh kaum beriman pada hari hisab sering-sering baca itu atau baca doa yang sering kita baca allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagira dan sedikit tentang menyimpang tentang istighfar ada perkara yang sangat menarik dari Istirfar. Diceritakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya beliau pernah suatu ketika ingin bermalam di sebuah masjid. Pengurus masjid tidak mengetahui itu adalah Imam Ahmad. Maka pengurus masjid pun mengeluarkan Imam Ahmad dari masjid dengan ditarik keluar masjid karena dia tidak tahu itu adalah Imam Ahmad. Melihat itu, ada seorang penjual roti Menawarkan untuk tinggal di rumahnya Kita tahu di zaman dahulu tidak ada pemondokan, hotel Kalau bertandang ke sebuah daerah Ingin menginap pasti di rumah orang Maka Imam Ahmad pun bersama Orang yang membuat tukang roti tadi Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melihat sesuatu yang menarik Dari si pengadon roti tadi di setiap kali adonan dia tidak lepas dari istighfar. Imam Ahmad rahimahullah seorang berilmu tahu apa keutamaan istighfar. Ketika ditanya apa keutamaan istighfar, yang engkau baca apa yang engkau rasakan dari istighfar yang selalu engkau baca. Orang tersebut menjawab: Madahutullah biduain ilah stajaballahi, ilah dakwatan wahida. Tidaklah aku pernah berdoa. Dengan sebuah doa melainkan Allah akan kabulkan doaku Lihat keutamaan istighfar Kecuali satu doa Kata Imam Ahmad Apa doa tersebut yang belum dikabulkan Aku berdoa kepada Allah Agar sebelum meninggalku Aku bisa melihat Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Kemudian Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala mengatakan Hada ana Ahmad Ibn Hanbal Qad jarra Allahu ilayka jarran. ini aku Imam Ahmad bin Hanbal sungguh Allah telah menarikku kepadamu dengan sekencang-kencangnya sebagai pengabulan atas doamu maka perbanyaklah istighfar terutama untuk kedua orang tua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Bisa doa-doa istighfar untuk uh, orang tua bisa disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 41 juga dalam surat Nuh ayat 28. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mauti darajatuh." Fa yaqul ayyur ay rabbi ayu syai'in hadzihi fiqaalu waladuka yastaghfiru lak. Mayyit akan diangkat derajatnya setelah kematiannya. Sampai Maya tersebut terheran-heran, dia mengatakan, wahai Rabku kenapa aku mendapatkan ini? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, karena anakmu berbakti, eh, karena anakmu memintakan ampun kepada kedua orang tuamu. Ini kira-kira masih banyak yang lain seni berbakti pada orang tua, tapi saya cukupkan itu bukan yang itu tidak terbatas hanya itu saja masih banyak yang lain yang kita bisa berbakti kepada orang tua baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal tapi karena waktu yang kita harus buka sesi pertanyaan maka saya cukupkan wasallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin nah. jazakallahu khairan jazza pada ustaz yang telah berikan kajian yang sangat uh, padat dan sangat mengharukan buat kita dan tentunya kita berharap hal ini menjadi panduan kita dan motivasi kita Untuk kembali tetap berupaya agar orang tua kita terberi terhadap kita Amin ya Baik sahabat dan kita akan masuk ke dan pertanyaan silakan ke 46716 atau 468106 Baik kita terima pertanyaan pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dari Rima di Singapura Ya Mbak Rina bisa volume radionya dikecilkan sedikit ya itu saya kalau telpon ke bapak saya selalunya pengennya bentak-bentak terus gitu Iya yeah. Apa yang harus saya lakukan, gitu Bisa diulangi sih itu Kayaknya itu pengennya marah-marah terus, mm -hmm. gitu mm -hmm. Ap, Apa yang harus saya lakukan, gitu Itu aja ya Biar aku nggak marah-marah Iya, yeah, iya yeah. Yang kedua Salat Tajud, bagaimana cara kita mendapatkan salat Tajud? Rasanya ngantuk sekali kalau lu salat Tajud. Ya. Tapi kalau buka HP, itu matanya enggak ngantuk gitu, Ustaz. Ya. Itu aja, tuh? Iya. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya. Kepada saudari yang bertanya, tetap bersabar. Di sini bukti bahwasannya bakti orang tua harus sabar. Orang tua ada kadang yang temperamentalnya tinggi. Dia harus sabar menghadapi orang tua seperti ini. Orang tua kadang-kadang marah tanpa sebab. Orang tua mungkin menuduh kita macam-macam. Maka harus tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan gauli mereka di dunia dengan baik. ya Jangan pernah melawan. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua kita Karena itu yang akan membuat kita tetap berbakti kepada orang tua Sedangkan untuk sholat tahajud Maka ada cara agar mudah mengerjakan sholat tahajud Yang pertama tidur tepat pada waktunya Yang kedua jangan Maksud saya jangan terlalu begadang malam Kemudian yang kedua kalau mungkin sulit bangun di tengah malam, maka bangun setengah jam sebelum ayat dan subuh. Itu sudah mencukupi dan itu sebagai sholat tahajud. Dan setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan seperti yang disebutkan tadi, kalau memegang handphone mungkin bisa berlama-lama. Memegang remote televisi, kemudian nonton televisi mungkin bisa berlama-lama di waktu malam. Akan tetapi kenapa untuk sholat tahajud malas sekali? Ini trik iblis trik iblis mengganggu manusia salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat makanya Nabi Muhammad SAW bersabda min husni islamil mar'i yani termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata wal-nafsu illam tashtagilhu bilhaq bil batil jiwa jika tidak disibukkan dengan kebenaran kebaikan maka akan menyibukkanmu dengan kebatilan selalu seperti itu maka sibukkan dengan kebenaran dengan keamal saleh dengan kebaikan niscaya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat tahajud yang ketiga berdoa kepada Allah dengan doa yang diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Ini saya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Jadi jangan dilawan dengan kekuatan manusia, tetapi lawanlah dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, kita kembali pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Sani di Bengkong, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Apa yang harus anda lakukan Ustaz sebagai anak perempuan yang harus mengurus suami dan anak Tetapi orang tua tidak mau diajak tinggal bersama Saya di Batam Ustaz Sementara anak laki-lakinya juga bekerja jauh dari mereka Coba ulangi uh, Pertanyaan Ustaz jadi Umu Ani di Batam Apa yang harus anda lakukan sebagai anak perempuan Yang harus mengurus suami dan anak-anak Tetapi orang tuanya tidak mau diajak tinggal bersama Ustaz. Jadi ya. bagi yang tinggalnya jauh dengan orang tuanya ya. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Umu Ani uh, Jazakillah, khairan atas pertanyaannya Maka jawabannya Para ulama mengatakan Terutama Syekhul Islam Mengatakan ulama qatibatan. Para ulama bersepakat seluruhnya tidak ada sesuatu hak yang paling besar dipunyai oleh seorang wanita setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan menunaikan hak suami. Maka di sini seorang anak perempuan dia lebih condong untuk memperhatikan suaminya. Meskipun tidak diperbolehkan baginya untuk menelantarkan orang tuanya. Maka di sini harus balance antara mengurus suami dengan memperhatikan orang tuanya. Akan tetapi jika orang tua tersebut memiliki anak laki-laki Maka anak laki-laki lah yang paling bertanggung jawab atas pengurusan orang tuanya Terutama ketika di masa tua Jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan Akan tetapi dengan catatan tadi Tidak melalaikan kewajiban yang lebih utama dia itu mengurus suami Jadi ada sebagian orang kadang-kadang mengeluh kepada suaminya Saya tidak dibiarkan oleh suami untuk menjenguk ibu untuk mengurus ibu ya maka jawabannya seorang anak perempuan ketika dia sudah menikah kewajiban dia yang paling utama adalah mengurus suaminya dan anak-anaknya lalu ibunya siapa yang ngurus maka kan ada orang ada keluarga dari sang ibu tersebut itu yang ngurus semestinya jadi agama Islam ini adalah agama yang sempurna sesuai dengan proporsinya apa dalil yang menunjukkan bahwasannya orang tua kalah kedudukannya dengan suami untuk anak perempuan yaitu orang tua bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Allah berfirman fasyalihat qanitat hafizatudnillgaby mimahafizallah wanita-wanita soleh adalah qanitat Kanita artinya mutiad li azwa wanita wanita yang taat kepada suaminya dari ayat ini kata Syekhul Islam bahwasanya tidak ada kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang perempuan setelah dia menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Tapi ingat sekali lagi jangan sampai suami memutuskan hubungan silaturahim antara anak perempuan dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fitur. Ala. Silakan sahabat hang kita akan terima kembali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, dengan siapa di mana pak? Saya Fadil. Saya buat panggilan dari Jawa Baru. Iya. Silakan. Selamat ha, senapangkan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pakcik. Saya, saya ada satu soalan. Yeah. Ha, macam mana eh kalau macam ni situasi seorang ha, ha, apa macam ni situasi ibu apa hmm. yang tidak mendidik anaknya dengan agama kan dia membesarkan anak dia tidak dengan didikan agama tapi bila anak tu dah besar, anak tu dah ha, dewasa dia menyalahkan anak itu sebab anak itu tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya sedangkan mm. ibu bapanya tidak mengajarkan agama Kepadanya Itu aja. Okey. Okey, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus dan ini sering sekali ditanyakan. Terutama dalam perihal bakti orang tua. Orang tua saya tidak pernah mengajari saya yang baik. Sekarang dia menuntut saya untuk saya berbakti. Maka bagaimana? Tetap bakti orang tua Buktikan bahwasanya anak Anda bisa berbakti kepada Anda meskipun Anda tidak memberikan pengajaran yang baik. Kesalahan orang tua jangan sampai anak kemudian menuntut. Jangan sampai anak kemudian mencari-cari kesalahan tersebut. Itu kesalahan orang tua. Dia tidak mengajari anak pendidikan agama. Dia tidak mengajari anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Tapi anak diwajibkan untuk tetap berbakti kepada orang tua. Allah tidak menyebutkan wabil wali dini berbaktilah kamu kepada kedua orang tua jika orang tuamu mendidikmu agama tidak bakti kepada orang tua meskipun orang tuanya kafir wasahi bhumafid dunya ma'arufa wa injahada kaala antusshirikabi maleysallahu kabihi ilm falatu tighumah wasahi fid dunya ma'arufa jika kedua orang tuamu berusaha untuk membuat kamu mensyirikkan Allah Tanpa ilmu Maka janganlah taati kepada kedua orang tua Tetapi gaulilah mereka dengan baik Tidak boleh taat dalam maksiat kepada orang tua Tetapi tetap menggauli dengan baik Berkata yang baik ya Sopan Tidak e, menyakiti hati mereka Tidak melawan Tidak mengangkat suara Tidak membuat mereka sedih Dan semisalnya Kita dituntut bakti orang tua Dan tidak, bukan urusan kita apakah orang tua itu memberikan pelajaran kepada kita yang baik atau tidak. Itu kesalahan mereka, mereka yang akan nanggung. Tetapi kita sebagai anak tetap harus bakti pada orang tua. Ya, sebagian orang tuh anak kadang-kadang dia mencela bapaknya, bapaknya yang tidak bakti pada orang tua, eh, bapaknya yang tidak mengajarkan yang baik kepada anaknya. Bapaknya mengajarkan hal yang buruk-buruk kepada anaknya, maka bagaimanapun sang anak tetap harus bakti kepada orang tua. Misalkan saya pernah ditanya oleh seseorang, "Ustaz, bapak saya tuh perangainya buruk, sombong, angkuh sekali. Sampai dia terpuruk pun masih angkuh, Ustaz. Gimana saya menghadapinya?" Maka saya katakan, "Sabar, bakti orang tua tetap harus berbakti kepada orang tua. Karena di situ ujian oleh untuk sang anak tersebut. Ini para ikhwas sekalian Wallahu aalam. Tapi kembali akan terima pengetahuan-tanya berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ia ya, maaf dengan siapa di mana ini? Dengan Anna di Singapura. Anna di Singapura. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Ana uh, Anna mau tanya. Anak kan sudah mau finish kontrak yeah. uh, Ke Singapura Terus orang tua uh, Ibu Ana menyuruh Ana Untuk pulang lah, mm -hmm. Tapi suami Ana masih mengizinkan Untuk uh, continue Lagi kerja uh, Sedangkan Ana juga Belum tahu masih bingung Mau bagaimana mm -hmm. Mohon pendapat uh, Nasihatnya Ustadz yeah. Terus yang ketua. Kita aja um, bisa cukup satu saja, gantian yang lainnya ya. Afan. Oh, Oke. Okay. Yeah, yeah. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wa wa wa wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama, seorang perempuan ya ketika dia bekerja Mungkin ini bekerja di luar Indonesia Dan mungkin ini orang Indonesia Jauh dari suami Maka lebih baik Anda dekat dengan suami Kecuali kalau seandainya suami di samping Anda Bekerja di luar negara Luar negeri Jauh dari suami Maka lebih baik saya katakan uh, Mendekatlah dengan suami Agar ada yang menjaga Anda agar Anda lebih bisa mengurus suami Anda. Ya. Ini satu. Yang kedua, terutama lagi kalau seandainya kita pulang dan itu kita bisa mengurus kedua-duanya, suami dan orang tua. Ini lebih utama lagi. Ya, dan saya katakan tidak perlu takut. Tinggalkan itu karena Allah Allah akan menjadikan mengganti yang lebih baik dengannya atau yang lebih baik darinya. Tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqaan lillah illa 'awwadakallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, takut karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Tinggalkan itu karena Allah, Allah sinis saya akan memberikan yang lebih baik. Dan semua orang telah dijamin rezekinya. Jangan takut. Semua orang telah dijamin rezekinya. Wallahu alam. Nah, Wallahu'alam. Kita akan lanjut pada pertanyaan dari Abu Muslim di Batu Besar. Ustadz, apakah termasuk durhaka apabila kita kesal kepada orang tua lantaran sesuatu hal? Tapi tidak kita tampakkan Ustadz, hanya kita simpan dalam hati kepada mereka demikianlah sukrat ya untuk permasalahan hati maka asal tidak terucap asal tidak terlihatkan dengan kelakuan kita maka lebih baik maafkan orang tua kita maafkan dan bersabar dengan kelakuan orang tua agar kita tidak masuk ke dalam sifat kedurhankalan wallahu alam. Nah kita lanjutkan kembali lagi pada datangnya dari Maya di Batam Center Assalamualaikum Ustaz Ustaz, saya mau tanya saya pemenahan diri untuk tidak menikah dulu Karena saya ingin membahagiakan orang tua Saya ingin membuatkan rumah untuk mereka Apakah itu diperbolehkan Ustaz dan apakah itu termasuk pahala jihad Terima kasih Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Terima kasih atas pertanyaannya. perannya Maka jawabannya dilihat di sini tidak bisa kita jawab, ya e, Anda membuatkan rumah untuk orang tua lebih baik daripada Anda menikah tidak bisa dijawab seperti itu atau menikah lebih baik daripada membangunkan rumah untuk orang tua maka dilihat masalahnya mana yang lebih e, sangat dibutuhkan pada saat itu tentunya yang paling baik adalah dua-duanya dikerjakan menikah iya membangunkan rumah untuk orang tua iya dua-duanya dikerjakan tetapi jika tidak mampu maka kalau seandainya menik tidak menikah dia akhirnya bermaksiat, maka lebih baik dia menikah. Kemudian nanti ke depannya semoga Allah memudahkan untuk membangunkan e, rumah untuk orang tuanya. Kalau seandainya dia bukan orang yang dikejar-kejar dengan syahwat yang diharamkan, maka sembari dia membangun rumah untuk orang tuanya, dia juga menyicil untuk menikahnya. Wallahu <bullet> <soundtrack> alam. Kita terima kembali uh, telepon yang sudah masuk. Asalamualaikum. <disapp> Waalaikumsalam warahmatullahi wa Maaf, dengan siapa di mana, Bu? Anam Angoro dari Singapura. Oh, dari Angoro. Silakan. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Barakallahu fiikum. Afiikum ada sesuatu yang mau ana tanyakan. Silakan. Uh, ya, memang uh, Ana misal di sini di Singapura kerja, hmm. uh, Udah, mau habis kontak, ingin uh, mau mau pulang hmm. di rumah itu di rumah tersebut ada ada sesuatu yang sangat, sangat berat untuk dihadapi bagi diri anak pribadi sebagai istri ataupun ibu dari anak-anak. Bagaimana ya, apakah kita harus pulang aja atau? bisa di apakah itu apakah bisa akan dijelaskan bisa sesuatu itu bu, a Akan anak menghadapi sesuatu hmm. yang ag ag agak berat buat diri anak, lah tapi itu sangat penting untuk diri anak pribadi. Apakah itu Insya Allah lah karena Allah juga akan bisa berubah dengan ya kita tidak bisa menjawabnya ibu kecuali ketika ibu menjelaskan apa sesuatu tersebut apakah berkaitan oh, dengan suami nam, nam, ataukah Ustaz, berkaitan dengan uh, okay, ya. anak hadapi itu uh, alhamdulillah anak membimbing suami apa ya, bukan anak pintar gitu tapi alhamdulillah karena allah uh, memberi hidayah suami bisa berubah yang anak hadapi ini masalah anak anak khusyuk hmm. ya ibu uh, anak uh, agak berat lah karena anak anak anak itu udah berumah tangga semua tapi masih men menjadi tanggung jawab anak itu. Iya. itu aja eh uh, jasa atas penjelasannya Ustaz ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. yang pertama saya katakan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya ulilai semoga urusan Ibu dan kita dan seluruh kaum muslim Senantiasa diberikan jalan keluar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Kemudian uh, Ibu di sini harus perhatikan Bahawa ketika ibu pulang Mungkin akan berhadapan dengan anak-anak Yang mereka itu Masih bergantung dengan ibu Maka jawabannya Memintalah kepada Allah Berdo'alah kepada Allah Agar Rezki anak-anak kita dimudahkan oleh Allah. Bukankah Rasul SAW telah bersabda. Thalathu da'awatin la turat la syakha fihin. Artinya, Tiga doa yang tidak akan ditolak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid. Doanya orang tua. Wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir. Doanya orang yang bersafar. Maka, mungkin yang saya pahami dari cerita ibu karena ibu masih malu-malu untuk bercerita dan itu wajar sekali bahwa beliau masih menanggung beban ekonomi dari keluarga meskipun anak-anaknya sudah berkeluarga maka banyak-banyak berdoa kepada Allah kemudian dianjurkan sang anak untuk mencari usaha berusaha mencari rezeki karena orang yang berusaha niscaya akan dapat Karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, maka saya katakan jika sang ibu bekerja di luar negeri dimanapunnya, tidak dimana mana dimanapun saja, maka jauh dari suami maka lebih baik mendekat dengan suami, karena itu lebih bisa mengurus suami, lebih bisa mendidik anak-anak, ya lebih baik dekat dengan suami daripada kita jauh dari suami banyak bahaya yang mengintai dan semisalnya maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pulanglah karena Allah dan jangan takut rezeki Allah yang mengatur Allah berfirman lan tamuta hatta yastakmila rizqaha tidak akan pernah seseorang mati kecuali sampai dia menyempurnakan rezekinya itu sudah pasti rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Yang belum dia dapat berarti bukan rezeki dia Dan kehidupan dunia cuma sementara ibu Apa yang ibu berikan kepada anak-anak ibu itu adalah sebuah sedekah, nafkah Yang itu sebenarnya harta hakiki ibu Harta sebenarnya ibu adalah itu Yang akan menemani ibu sampai dikubur di alam barzah di akhirat kelang Itu sebenarnya kawan sejati harta yang kita sedekahkan di jalan Allah dan seutama utama sedekah adalah yang kita nafkahkan untuk keluarga kita. Wallahu aalam. Sebagai pertanyaan terakhir kali, ya, di tempat yang ini kita akan terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Ya dari siapa di mana? Dengan Umo Indah di Batuaji. Silakan. Nah, Ustad, hmm, bagaimana sikap kita terhadap ibu kita jika ibu kita punya kesalahan tapi sebelumnya belum terbukti secara langsung gitu, Ustaz. tapi kita sudah marah-marah sama beliau dan hmm. sudah kita sebenarnya nggak ngobrol sama beliau gitu, Ustaz. Ya, itu aja? Iya. Hmm. Ya. ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dari Batu Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mengingatkan kepada para anak. Dan juga kepada seluruh kaum muslim secara umum. Sifat buruk manusia yang Allah sematkan kepada diri kita adalah salah satunya tergesa-gesa. وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَيُّلَى Manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam memfonis. Tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa dalam berucap. Maka untuk anak yang seperti ini, dan setiap anak yang pernah memarahi, O dua orang tuanya, minta halalah kepada kedua orang tua. Kalau seandainya orang tua masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Minta halalah kepada mereka. Buat mereka gembira sebagaimana mereka telah sedih dengan perkataan-perkataan kita. Janganlah tergesa-gesa dengan apapun. Cari bagaimana kita bisa memaafkan kedua orang tua kita. Cari alasan apapun. Ada pepatah Arab mengatakan iltamis di akhimu 70 uzra cari untuk saudaramu terutama untuk kerabat-kerabat kita terdekat orang tua adik kakak baman bibi ya saudara-saudara kita kerabat-kerabat kita cari untuk saudaramu 70 alasan sehingga kita bisa memaafkan orang tua kita ya cari Sehingga kita bisa memaafkan mereka. Oh, mungkin mereka maunya seperti ini. Oh, mungkin maunya seperti ini. Oh, mungkin maunya seperti ini. Terus cari alasan-alasan agar kita bisa memaafkan mereka. Maka saya katakan pada kesempatan kali ini, hidup kita tidak akan pernah tenteram tanpa bakti orang tua. Dan ingat, kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda berbuat, maka seperti itu Anda akan diperbuat. Ketika kita tidak berbakti kepada orang tua Anak-anak kita mencontoh kita Mereka tidak akan pernah bakti kepada orang tuanya Sebagaimana anda perbuat buruk kepada orang tua anda Anak anda akan menunggu gilirannya pun berbuat buruk kepada, kepada anda Karena anak adalah peniru yang paling ulung Maka hati-hati Jangan sampai Kedurhakaan ini merentet kepada anak cucu kita Mudah-mudahan setelah ini kita lebih Berbakti kepada orang tua Karena itu adalah salah satu pintu Dari pintu-pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahirrahmanirrahim